Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Iqul ilaha illallahu hada adana amillahi wa fi Allahumma akrimna Bin nuril fahmi wa akhiratna min dulumati wahmi waftah lana abwaaba Wa wanshur alina Hikmatat Ya Arhaman Rahimin Allahumma yana saluka Rahman Nabiin Wahibzal Musalin Wahilhaman Malaikat Al-Mukarrabin Allahumma agnina bil ilmi Waziyyina bil hilmi Wa akrimna bil taqwa Wajamilna bil aafiyah Ya Arhaman Rahimin Rabbana Aatina Minladunkar karahma, Wa alimna meladun ka subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim alhakim sallallahu ala, muhammadin, ala wa wa al sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salama subhana urahman rahim alhamdulillah sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi In wasalna fi al-istifadah ila an gal gal malif ta'ala nafa 'an bihi wa bi amin gal aliun karramallahu wajhah Jika kau kau dalam amal, maka kau dalamnya. Dan berusaha dengan ilmu Allah Taala, keuntungan dan kerugian. Keuntungan dan kerugian. Dan berusaha dengan Allah Taala, keuntungan dan kerugian. Berkata Imam Ali, keramatnya. Jika kalian berada dalam satu perkara, maka hendaknya kalian benar-benar di dalam mendapatkan atau melaksanakan perkara itu. Dan cukup seseorang itu dikatakan berpaling daripada ilmu Allah merupakan sebuah kehinaan dan sebuah kerugian yang berkepanjangan. <coughs> Wastai'bid billahi minhu lailan wa dan mintalah kepada Allah perlindungan darinya. Dari ayat anil billah lailan wa nahara baik pada siang hari maupun malam hari kamu. Jadi masih Berupa nasihat Dari orang yang sudah berpengalaman Dalam hal Yang kita berada di dalamnya Di jalan itu Bahkan beliau adalah orang yang paling pengalaman Setelah Nabi Muhammad SAW Dengan pengakuan dari Nabi Muhammad SAW Di mana Nabi Muhammad SAW bersabda Ana madinatul ilmi wa'aliyun Babuham Aku adalah kota ilmu, sedangkan Ali itu adalah pintunya. Jadi artinya apa? Artinya orang kalau mau belajar ilmu, ya harus melalui pintunya. Baru masuk ke kota ilmu itu. Kalau tanpa melalui pintunya, dia tidak akan masuk ke dalam kotanya. Itupun beliau matakan, jika engkau menggeluti sesuatu, maka laksanakanlah dengan seksama dan railah tujuan itu dengan usaha yang maksimal karena tidak mungkin seseorang itu akan berhasil ketika orang yang melakukannya itu dalam keadaan tidak serius oleh karenanya ilmu yang kita pelajari sekarang ini yang merupakan sebab kemuliaan kita dan yang memuliakan kita kelak di kemudian hari semua ilmu itu berkata kepada kita semuanya masing-masing di antara kita ilmu itu telah berkata kepadanya a'tiku lak wa saufa nu'tika berikan keseluruhanmu kepadaku dan mungkin saja setelah itu kalau engkau memang memberikan semuanya kepada aku, aku berikan engkau sedikit daripada aku. Tapi ini termasuk sedikit yang cukup. Jadi dikatakan oleh para pepatah Arab, Goliluka Yakfiq, sedikit dari kamu itu cukup. Nah, sedikit itu apa? Daripada yang banyak itu. Kadang-kadang ada yang sedikit saja daripada sesuatu yang banyak itu itu cukup. Dan itu dianggap maksimal dalam beberapa hal. Di antaranya ilmu. Di antaranya adalah keberkahan. Di antaranya adalah rahmat. Di antaranya adalah maufiro. Di antaranya adalah nadroh minallah. Nah, jadi semua yang berkaitan dengan Allah pemberiannya itu yang sama sekali manusia tidak bisa memberikannya. Tidak ikut serta di dalamnya. Maka dari Allah yang sedikit itu sudah cukup Untuk mendapatkan ilmu yang manfaat Tidak perlu kita itu harus menghatamkan Satu kitab atau beberapa kitab Tidak Sedikit daripada kitab itu Dibarengi dengan keberkahan di dalamnya Maka ilmu kita akan menjadi manfaat Walaupun hanya satu kali belajarnya Walaupun hanya setengah kitab kita mempelajarinya Nah itu termasuk yang semacam itu Nah, jadi ilmu itu mengatakan kepada kita semuanya berikan semuanya untukku, energimu berikan kepadaku, pikiranmu berikan kepadaku, kesehatanmu berikan kepadaku, semuanya berikan kepadaku, waktumu berikan kepadaku, modalmu berikan semuanya kepadaku. Nanti aku berikan kamu sedikit, nah, dan sedikitnya itu cukup. Kenapa? Karena kita itu mempunyai memori yang hanya memuat sedikit. Yang mempunyai memori yang membuat banyak. Oleh karena itu, di pondok pun, di antara teman-teman kita ini, ada yang di antara mereka terkenal pintar nahunya, tapi fikihnya lemah. Pintar fikihnya, tapi nahunya lemah. Pintar faraidnya, tapi ilmu alatnya itu lemah. Nah, jadi, tidak mungkin seseorang itu bisa mempunyai dalam segala hal. Semua itu ada bidang-bidangnya. Oleh karena itu, kalau kita mau ambil basic-nya saja, kita akan dapat semuanya. Tapi kalau kita tidak mengambil basic-nya, semuanya adalah yang sempurna. Maka kita tidak akan bisa menguasai semuanya. Karena memori kita itu terbatas. Nah, jadi sini, ilmu yang yang kita perlukan untuk menjadikan kita mulia dan kita menjadi orang alim yang diikuti, itu tidak perlu banyak nggak perlu banyak tapi yang penting manfaat tahu kan arti manfaat manfaat itu adalah ilmu yang kita pelajari itu sudah kita amalkan sesuai dengan tuntutan ilmu kemudian setelah kita amalkan dan kita hasilkan kemuliaannya kemudian kita sebarkan dan kita ajarkan itu adalah ilmu yang manfaat ilmu yang manfaat yang selalu diminta dan diberikan kepada mereka-mereka mereka yang dipuji adalah Allah Ta'ala dalam Al-Quran. min ibadihil ulamau. Jadi, yang takut pada Allah itu hanyalah ulama. Ulama yang bagaimana? Yang dapatkan ilmu yang manfaat. Bukan semua ulama. Karena ilmu yang kita pelajari ini merupakan sebuah hirfah. Sebuah hirfah. Apa hirfah? Hirfah itu adalah sebuah profesi setiap orang bisa berprofesi semacam kita sebagai orang alim orang kafir pun bisa bisa Sebagaimana diceritakan oleh Abu Yassid Muhammad Al-Maliki rahimahullah rahmatullah nah, beliau pernah bercerita beliau pernah punya teman namanya John siapa gitu. taunya dulu itu bukan John siapa tapi namanya itu adalah Muhammad Amin namanya Bayangkan di Mecca 18 tahun. Hatam Al-Quran, bukan cuma Hatam Al-Quran, tapi menghafal Al-Quran, bahkan sama tafsirnya Jalalain itu dihafalkan. Ternyata, orang yang soleh ini, yang hafid ini, ketika beliau pergi ke Injil Terah atau Inggris, ternyata di sana itu, bertemu dengan ini heran dia dengan dasinya tapi kok dia pergi ke atau berkumpul dengan pastor-pastor itu yang ternyata disediki dia itu adalah seorang orientalis yang dia itu belajar di mekah untuk mempelajari islam kemudian merusak dari dalamnya nah, jadi siapa yang hafal Quran? orang kafir siapa yang hafal kenjalalin? orang kafir Siapa ya, yang disebutkan di Mekah itu orang alim? Orang kafir. Nah, jadi, ilmu itu adalah sebuah profesi. Tinggal kalau kamu sudah punya dasarnya, modalnya untuk dikatakan sebagai orang alim. Pakai imam. Bawa tas bedeh ke mana-mana. Bisa sanggahnya orang alim. Datang semuanya, minta keberkahan. Tangannya dicium dan sebagainya. Tapi apa gunanya kalau tidak diamalkan? Wa'alimun Wa'akullu man bigari ilmin Ya'amaluhu amaluhu madudatun Latukbaluhu Dan orang yang alim itu Tapi tidak mengamalkan Dia itu nanti akan diazab oleh Allah Ta'ala Sebelum penyembah berhala Nah ini seperti ini kita tidak mahu semacam itu Kenapa ilmu yang tidak manfaat Itulah justru yang dimintakan Perlindungan oleh Nabi Muhammad SAW Kepada Allah Ta'ala Allahumma Allahumma'in yadukan min galbin lah Wa min in lah La yusma Ada yang mengatakan la yusmajabah lah Ada yang mengatakan la yusmaj Wa min ilmin lah Ya manfaat Jadi daripada ilmu yang tidak manfaat jadi ilmu tidak manfaat itu menjadi hujah, alihi Apa artinya hujah? Hujah itu adalah sebuah bukti tersendiri yang menjeratnya Oleh karenanya Nabi SAW nanti Beliau bercerita kepada kita Ketika Israel itu beliau melihat ada seorang Yang alim Tapi terburai isi perutnya Kemudian isi perut itu dikaitkan, dililitkan di suatu tempat seperti kayu itu kemudian dia mengelilinginya jadi mengelilinginya, jadi bayangkan itu dikeluar, ususnya udah itu ditarik-tarik sama dia sakitnya gimana, kalau kita sakit perut gimana rasanya melilit-lilitkan kayaknya yang kita rasakan, ini enggak memang benar-benar dikeluarkan ususnya, kemudian dililitkan, kemudian kita tarik sekuat-kuatnya sakitnya gimana kita bisa bayangkan, orang sakit perut itu kan seakan-akan perutnya itu melilit. Nah, itu kan seakan-akan ini betul-betul melilit. Udah itu ditarik sekuat-kuatnya oleh badannya. Saya nah, hanya tanya loh, bukankah kalian itu adalah orang alim? Yang dulu di bumi selalu memerintahkan dengan suatu kebaikan dan melarang dari sebuah kebur keburukan. Kenapa engkau di sini? Maka dijawab olehnya yang geli, memang benar Aku adalah orang alim itu Tapi aku selalu Memerintahkan kebaikan dan aku tidak Melaksanakannya Begitu pula Aku selalu melarang daripada keburukan Dan aku melakukannya Itu alim yang tidak bermanfaat Dengan ilmunya. Orang alim yang mencari-cari celah hukum Memberikan suatu jalan Bagi masyarakat Untuk supaya Yang haram itu menjadi halal yang halal menjadi haram Itulah maksud namanya nah, Banyak Zaman sekarang seperti itu banyak nah, Dan cukup Setiap orang alim yang merasa bahwasanya dirinya itu Mempunyai kemuliaan karena ilmunya Dirinya berhak untuk mendapatkan kemuliaan itu ah Itu berarti Allah maksud Sedangkan orang alim yang merasa bahwasanya Ilmu yang diberikannya itu merupakan sebuah anugerah dan merupakan anugerahnya pula, kemuliaan yang didapatnya berkat ilmu yang ada pada dirinya, nah itulah orang alim yang bermanfaat. Nah, jadi dia enggak merasa bahawa dirinya mempunyai sesuatu yang patut untuk dianggap sebagai sebab dia mendapatkan kemuliaan. Tapi semata-mata karena Allah. Allah yang membeliakan. Berapa banyak orang alim tapi tidak membeliakan. Berapa banyak orang alim tapi dia tidak mendapatkan kemuliaan. Berapa banyak orang alim, tapi dia meninggalnya seolah khatimah. Na'udzubillah. Nah, itu. Jadi, kalau kita ingin menjadi orang alim yang seperti yang disebutkan, maka haruslah kita itu dalam pelajarinya itu dengan cara seri-serius. Jangan ogah ogahan Jangan rehat-rahatan. Jadi, harus serius. Artinya serius apa? Yang menentukan kita itu berhasil itu bukan siapa-siapa Orang tua itu cuma memfasilitasi Guru kamu dan teman-teman karib kamu Itu cuma mengarahkan Sedangkan kamu sendiri yang melaksanakan, yang menerapkannya gitu. Jadi semua di tangan kita Di tangan kita semuanya, bukan di tangan orang lain Pem, Contohnya dalam kehidupan nyata ya gampang sekali Ketika kamu itu ingin buang air dan sangat kebelet terasa ya kan? Apa yang kamu lakukan? Pergi ke kamar mandi kan? Ketika kamu pergi ke kamar mandi harus bantu orang, harus bantu orang. Umumnya dibantu orang, Enggak, paling tanya di mana sih Hamam? Oh Hamam terus itu, atau? Jadi dia tuh bantu, iya bantu tapi sebagai pemberi arah. Sebagai yang mengutamakan dirinya atas orang itu sendiri. Misalnya apa? Mau kar mandi. Karena di tempat umum seperti di pondok, ya harus ngantri. Akhirnya orang yang ada di depannya itu mengatakan, udah kamu aja dulu yang masuk. Karena kamu sudah kebelet. Aku belum kebelet. Ya kan? Tapi yang bikin dia itu keluar kotorannya itu, apakah orang itu juga membantu? siapa? Kita sendiri. Ya semuanya Allah, tapi jangan ngatain Allah yang enggak baikkan gitu lah. Fahim kita sendiri. Kita kebelat nih, kebelat banget, keblek. Sudah enggak kuat. Sudah duduk di WC. Biarkan kita kebelat, enggak anak enggak mau keluarin. Bisa keluar? Bisa keluar. Nah, dia sempat terkata pada kita. Keluar tidaknya walaupun kita kebelat, ah Maka tergantung pada kita Jadi kalau kamu mau Menghasilkan ilmu yang manfaat Kamu harus kebelet dulu Kebelet apa? Jadi orang alim Kebelet apa? Mengamalkan dengan ilmu Kebelet apa? Ingin bersejajar Bersama para ulama Yang berada dan bersanding Bersama Nabi Muhammad Kebelet untuk apa? Untuk menjadi seorang da'i kebelat untuk apa? untuk berhasil yang baik. kebelat untuk apa? untuk punya pesantren, Mempunyai yayasan. hanya nah, semacam itu, itu nanti yang akan berhasil. ah tapi kalau seperti ini yang penting di pondok. untuk apa di pondok? ya nunggulah, Nunggu apa? jodoh. terus dari jodohnya ya sudah masalah mah. em itu terlalu rendah, keinginannya itu terlendah. nah itu nggak kebelat ngantri ada diantar kalian ngantri lama-lama ngapain ngantri iseng aja ada hmm? orang ngantri itu karena ada hajat ada keperluan keperluannya ya masing-masing tergantung ada yang kebelat ada yang mau mandi ada yang mau makan makan di kamar mandi itu kali gitu dari sengit pelitnya ada yang kayak gitu ada yang mau berkoial ada mau menangis Ada Macam-macam nah, Sama seperti orang yang belajar ilmu Itu juga macam-macam niatnya Kenapa kamu Pengen jadi orang alim? Iya Supaya yang mau sama aku banyak Kenapa kamu jadi orang alim? Iya Karena di daerah itu Orang alim itu banyak uangnya Orang dari kuliah subuh saja Satu bulan bisa dapat 30 juta Jadi semua karena Karena dunia Dia niatnya Memang ada pula yang niatnya itu tidak seperti itu. Tapi niatnya untuk meraih ridha Allah. Enggak ada yang menjaring pahala Allah. Menjaring ridha Allah. Melebihi daripada seperti orang yang menjaring ridha Allah dan pahalanya itu melalui ilmu. Tidak ada yang semacam itu. Karenanya aku berada di dalam jalur ini misalnya. Ini niat yang baik. Oleh karenanya kan. Fasahin niyata qablal amali wakti biha makrunatan. Fil amali, fil awali Jadi hendaknya kalian itu perbaiki niat kamu dulu Untuk apa kamu belajar? Nah, jadi supaya jelas Kebeletnya itu kebelet apa Supaya jelas pula Arahnya itu kemana Nah, kalau kamu kebelet Hajat Ya kan? Buang air, BAB misalnya Ya perginya ke hamam, jangan pergi ke restoran Kebelet makan Perginya kemana? Restoran, jangan ke ngerti? Nah, Kecuali kalau orang yang tadi saya sebutkan itu. Kebelet mandi, perginya kemana? Hamam. Nah, kebelet apa lagi? Kebelet kawin di mana perginya? Nah, ya jangan ke dulu cari jodohnya dulu. Ke ustad dulu. Gitu loh. Bawa fotonya. Nanti ustad carikan. Nah, kalau ada yang kebelet, Tinggal sama Ustaz, Ustaz anak keblat ini waktunya nah gitu. Ah, jadi semua itu ada jalannya. Semua itu ada ada cara caranya. Ah, semua itu ada metode metodenya. Jadi bukan bukan juma khoyal begitu aja gitu loh. Anak keblat khoyal ah sekarang masuk kamar mandi, keluar semuanya, selesai gitu. Itu namanya mimpi itu namanya. Nah, jadi semuanya menentukan Masa depan kita, hajat kita kita raih atau tidak itu yang menentukan bukan siapa-siapa tapi kita sendiri. Sebagaimana Allah Taala firman: Kalun yamalu Allah syakilati. Jadi semua orang itu mengamalkan dan beramal sesuai dengan bagaimana coraknya. Bagaimana Allah letakkan orang itu nah, Bagaimana Allah letakkan orang itu Berarti Allah yang meletakkan Tapi yang bekerja siapa? Dia bukan orang lain Tidak ada itu yang dikatakan e, Oleh para ulama itu artinya Tidak sesuai Kemudian diterapkan salah Karena artinya tidak sesuai Seperti apa? Al Ilmu nurun Ilmu nurun itu bahasa Arab Bukan bahasa Jawa tapi kalau bahasa Jawa sih ya enak Ilmu itu nurun Dari orang tua ke anaknya Dari guru ke muridnya Ya gak usah belajar kok ya gitu. Apa gunanya Ayat tadi yang disebutkan itu <kullun yamalu> ala <sya 'kilat> Setiap orang itu harus beramal Sesuai dengan Allah yang Tentukan, tapi dia harus beramal Kalau tidak Maka dia tidak akan sampai kepada Maksudnya, tujuannya Jadi itu banyak hal yang bisa di Contohkan, Fem, kita mau tidur. Mau enak tidur kita. Atau enggak enak. Bisa kita? Contohkan, bisa. Kita mau jadikan tidur kita itu enak. Nah, kamu harus pergi ke tempat yang sepi. Enggak ada orang yang mengganggu. Kemudian kasurnya itu empuk. Bantalnya itu enak ditiduri. Harum. Enggak ada baunya. Kemudian dinyalakan AC-nya. Baru deh kita letakkan. Kita rebahkan badan kita. Nyenyak tidur kita. enggak anak-anak mau nyenyak tidurnya. Kenapa? Karena aku harus belajar. Harus sebangun sebelum waktunya uh, Ustadz itu datang, misalnya. Nah, kamu tidurnya, duduk aja. Seperti sekarang ini banyak teman-teman kamu yang tidur. Hmm, tinggal tunggu. Begitu Ustadz baca Al-Fatihah aja, udah langsung wah, seger badannya. Nah, kenapa? Emang sengaja memposisikan diri tidur yang... Tidak enak, makanya dikatakan tidur-tidur ayam. Ayam itu tidur tidak? Tidur, kakinya diangkat satu, tidur. Nah, gitu Tidurnya tidur ayam. Dan jadi tidurnya itu tidak enak. Atau misalnya, kita tidur di musola dengan merebahkan diri, tapi tidak ada bantalnya. Dan tentunya tidak empuk, karena kita tidurnya di lantai. Enak tidak tidurnya? Enak. Nah, gitu. Jadi semuanya itu bisa kita raih Tergantung bagaimana kita meraihnya Tidak ada yang nggak bisa kita raih Tidak ada, semuanya bisa kita raih Makanya orang yang naif Orang yang daif Dan orang yang sangat lemah Kalau dia itu madakan bahwasanya Sesuatu yang kita inginkan itu bisa kita raih Selama itu bu bukan mustahil kepada manusia Selama itu pula, semuanya bisa kita raih Aku ingin kawin sama seorang laki-laki yang paling alim. Bisa kalian Raih? Bisa, asalkan kalian berusaha. Berusaha gimana? Doa minta sama Allah. Baik. Yang kedua gimana jadi salihah? Tampilkan segala sesuatu yang ada pada diri kamu untuk menjaringnya. Akhlak yang baik, bersih hati sampai dia bisa mimpi Rasulullah misalnya. Nah, sampai Rasulullah nyuruhkan seseorang yang paling alim, ah. "Kamu kawin sama dia." Ah. Tuh. Jadi bisa nggak deh? Nggak bisa. Jadi selama itu tidak mustahil. Nah, tapi kalau mustahil, misalnya apa? Aku ingin deh apa? Memeluk matahari, ya? Nah itu namanya keinginan-keinginan yang tidak ada. Artinya, buat apa? Memeluk matahari ngapain? Orang kamu di bawah matahari aja jam 12 siang aja nggak kuat, mau memeluk matahari? Nah, jadi, kalau ingin meraih sesuatu, sesuatu yang ingin kamu raih itu harus jelas. Pantas tidak untuk dijadikan sebuah angan-angan dan cita-cita. Kalau tidak pantas, jangan lakukan. Kalau pantas, silahkan. Dan jangan kamu katakan, aku tidak bisa. Pasti bisa. Asalkan kita benar-benar menggunakan moto kita bersama. Yaitu? Nah, berusaha, pasti bisa. Nah, jadi, Biasakan diri kalian itu dari semenjak sekarang ini Untuk melihat segala sesuatu yang bisa diraih sebuah tantangan Tambah sulit, tambah tantangan Tambah tertantang gitu Dan kita tidak akan merasa tenang kecuali kalau kita sudah bisa melaksanakannya Nah, jadi yang semacam itu Kalau biasa kita lakukan, kita akan menjadi orang yang kokoh dan kuat Dan ingat ya Kekuatan, kekokohan, kemuliaan Keramahan, kesejahteraan Keamal, semuanya Yang akan kita Hasilkan nantinya Dengan kita itu berbuat seperti yang sekarang Kita lakukan PMA itu Membutuhkan, memerlukan Kepada keuletan tersendiri Kerajinan, keyakinan Dan sebagainya itu, dari kita Bukan dari orang lain Online itu hanya memfasilitasi Dan semua diantara kalian itu sama-sama besar kesempatannya untuk mendapatkannya. Enggak ada aku kurang cerdas, aku kurang cantik, berarti aku enggak berhak dong menjadi orang alim. Enggak, siapa yang bilang? Ada kaidahnya. Nah, ada, ada Al-Qur'annya situ. Ada hadisnya. Nah, ada semuanya bisa. Orang yang jelek pun jadi orang yang paling mulia bisa? Bisa. Orang yang paling rendah kabilahnya dia menjadi orang yang paling mulia bisa? Bisa tergantung kepada kamu dan tergantung kepada takdirnya Allah. Nah, tapi biasanya takdirnya Allah itu tergantung pada amalnya seorang hamba. Bukan tergantung kepada Allah saja tanpa ada ikbal daripada manusia yang enggak. Makanya coba lihat Allah taala mengatakan ana indal mungkasirati qulubuhum min ajli. Di mana Allah? Allah itu berada dalam hati yang terluka karenaku. Terluka karenaku bukan terluka karena orang lain. Pem. Jadi jangan berarti kamu artikan kalau orang patah hati berarti di situ ada Allah dong. Enggak. Salah. Jadi orang yang terluka sakit hatinya tapi karena aku. Dia tahu itu datangnya dari aku. Dan dia menerimanya. Dia ridho karenanya. Dan dia pasrah kepadanya. Ah, ini yang semacam itu di situ ada Allah. Diam hatinya itu ada Allah dan dia bersama Allah. Itulah maksud daripada firman Allah dalam Al Quran, Inna Allah Maas sobirin. Jadi ma'iyah itu enggak gampang, enggak mudah. Ma'iyah kebersamaan bersama Allah itu enggak mudah. Kalau sahabat kita itu mau bersama Ustaz Segab misalnya yang kalian hormati karena dia itu Ustaz kalian, kalian mau di rumah Ustaz atau kalian mau hidup sama Ustaz. Sulit apa mudah? Sulit. Apalagi ma'iyah bersama Allah. Ma'iyah bersama Nabi Muhammad SAW. Gak mudah. Apa yang harus dilakukan? Harus capek dulu. Harus sakit dulu. Harus terluka dulu hatinya. Baru dia itu dekat pada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi semua kemuliaan itu seperti itu. Makanya kan disebutkan dalam bepatah Indonesia. Apa itu? Apa? Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang. Itu sebuah koida. Air itu kalau dituangkan dari tempatnya, maka dia itu akan tumpah dan lari ke atas. Itu dah. Air itu kalau ditumpahkan kopi itu, kalau ditumpahkan, dia langsung ke atas. Seperti asap. Ada asap taruh di gelas. Jadi buka langsung keluar kemana keluarnya? Atas, Atas. air gitu. Nah, semua ada keindahnya. Nanti enggak? perempuan kamu harus melahirkan harus kelihatan oleh bidan harus merasa sakit nah, itu harus kamu alami terus mau gimana lagi? Kamu sebagai perempuan? Iya nah, kalau ustad ustad enggak mungkin bakal melahirkan Iya memang ustad laki-laki kok gitu. Nah, kamu perempuan perempuan itu ya harus melahirkan kalau gak mau melahirkan ya jangan kawin melahirkan itu sakit loh bahkan kayak orang yang mau mati rasanya katanya Tahu sakit, Tahu gak sakit rasa sakit itu kekuatan sakit yang paling puncak itu tiga orang kalau sudah sampai ke tiga lebih itu pingsan taukah kamu seorang wanita ketika melahirkan itu merasakan sakit sampai empat setengah nah ini Nah, oleh karenanya kita gak merasa iri kepada perempuan Pantas kalau perempuan itu dikatakan oleh Nabi SAW Um Muka Suma Um Muka Suma Um Muka Suma nah, Karena ayah kamu itu modalnya cuma seperempat nah, Tapi ibu kamu itu modalnya Tiga perempat nah, Dan kalian akan bermodalkan seperti itu Anak mau jadi ibu tapi gak mau sakit ya, Gak bisa Bagaimana punya anaknya? anak mau jadi ibu tapi tidak kawin dulu. Akhirnya tidak mulia. Nah, dia bersinar dan sebagainya. Nah, kita minta kepada Allah Ta'ala. Semoga kita semua diberikan jalur yang benar. Jalan yang benar. Menerapkan cara yang benar. Dan berkumpul dengan orang yang benar. Selalu dikelilingi oleh orang-orang yang benar. Dan selalu membawa kebenaran. memberi petunjuk kepada kebenaran. Dan semoga ketika meninggal pun juga dalam keadaan kebenaran, menyebarkan kebenaran serta berkeyakinan akan suatu yang benar. Allahazim yaufniyatun sholihah wala manusosol el fatihah.